Tentu ada Ramayana, ada Mike Pro Sooting, ada Park Anchor Community. Kasih dulu tepuk tanya mana untuk Debbie Aldiwa, Yuh Pahla. Pa. Selamat siang semuanya, spesial untuk keluarga besar Park Anchor Tercinta. Jura